Assalamualaikum saudara-saudaraun berita pagi DC hari ini Senin 6 Maret 2017 dibacakan Ardian Taman Kuliner Ulele Terbengkalai. Ahok datang Maulid di Aceh Foba Bubar. Warga Singkil Utara minta dibangun sarana air bersih. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loksemawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loksemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram FM. Pederlun Taman Kuliner Ulele yang berada pada jalan masuk menuju pelabuhan Ulele terbengkalai sejak beberapa tahun terakhir. Sehingga jika kondisi ini dibiarkan tentu beberapa bangunan di dalam taman akan semakin rusak. Amatan seram BFM taman itu berada di pinggir jalan menuju kompleks pelabuhan. Tampak taman tersebut baru saja dibersihkan dari rumput belukar yang selama ini tumbuh di tempat tersebut. Namun beberapa bangunan di dalam taman seperti pondok, kursi dan toilet sudah tampak rusak di beberapa bagian. Rizky salah seorang pengunjung mengatakan sepengetahuannya memang sudah beberapa tahun taman tersebut tidak pernah difungsikan. Padahal fasilitas di dalam taman sangat lengkap bahkan sempat terdapat permainan anak-anak. Sehingga saat ini taman itu tampak tidak terurus. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Banda Aceh Riza mengatakan saat ini taman tersebut sudah dibersihkan dari rumput belukar agar tampak lebih rapi. Kedepan akan diupayakan agar ada pihak yang mengelola. Darlun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di asrama mahasiswa Aceh Foba Jakarta Selatan Minggu langsung bubar ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama tiba di arena perayaan Maulid. Kegiatan Maulid diselenggarakan mahasiswa penghuni asrama Foba dirangkai dengan pelantikan pengurus baru Foba periode 2017-2018. Penceramah Maulid Tengku H.M Rusli Hasbi lalu menutup ceramahnya padahal belum 5 menit berada di mimbar. Beberapa tokoh Aceh yang duduk di deretan kursi paling depan, Tarmizi Akarim, Mustafa Abu Bakar, Ketua PP Tim Surya Dharma, anggota DPR asal Aceh Nasir Jamil dan lain-lain juga langsung meninggalkan tempat acara. Gubernur DKI Basuki T. Purnama yang akrab di Sapa Ahok tiba di tempat tersebut pada saat ceramah maulid baru saja dimulai. Kehadiran Ahok sebelumnya sempat diumumkan oleh pembawa acara. Kabar itu sontak membuat gaduh dan kaget termasuk upaya Surya Dharma Ketua PP Tim. Saat tiba di lokasi asrama FOBA, Ahok langsung diarahkan ke ruang rapat PPT Tim yang semula disiapkan sebagai tempat makan. Tak lama berselang, Ahok sempat keluar ruangan dan menuju tempat acara yang jaraknya lebih kurang 20 meter. Tapi karena acara maulid sudah selesai, Ahok lalu diarahkan kembali ke ruang rapat PPT Tim untuk bersantap siang dengan menu gulai Aceh. Ketua Mahasiswa FOBA, Iksadi Effendi, mengatakan panitia maulid asrama FOBA memang tiap tahun mengundang wali gubernur camat hingga ketua rukun warga lingkungan kecamatan Setia Budi. Tidak pernah ada gubernur yang hadir dan baru kali ini gubernur DKI menghadirinya. Sudarlun penduduk kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil masih menggunakan air rawa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini sebabkan sumur sebagai satu-satunya sumber memenuhi kebutuhan air tidak ada yang bersih. Sumur milik warga di pusat perkantoran Kedua, setelah Singkil itu airnya berkarat dan berbau. Sehingga ketika dipakai untuk mandi menjadi bau serta digunakan mencuci perabot rumah tangga meninggalkan karat. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta segera membangun sarana air bersih di Kecamatan Singkil Utara. Mengingat permasalahan tersebut, kesulitan air bersih sudah terjadi belasan tahun semenjak kabupaten tersebut berdiri, namun hingga kini belum ada perhatian. Warga saat ini membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air, sementara bagian tidak mampu terpaksa mengkonsumsi air sumur yang berbau serta berkarat. Darulun proses pembangunan kembali Pidijaya pasca gempa terkendala karena hingga saat ini Presiden belum menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres Pijaya. Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi melaporkan hal tersebut dalam acara diskusi Penggalangan Dana untuk Gempa Pidijaya yang diselenggarakan IKA Unsiah Jakarta. Ia mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh rencana aksi pembangunan kembali Pidijaya pasca gempa jauh-jauh hari. Sejumlah tokoh Aceh dan anggota parlemen di Senayan, Muhammad Nazar, Ghazali Abbas Adhan dan Nasir Jamil, Tegu Salf Lidido, Azwar Abu Bakar dan lain-lainnya mengaku kaget karena belum terbitnya regulasi rekoferi Pidijaya. Dalam kesempatan itu, Ika Unsiah Jakarta mengumumkan telah membangun klinik yang terbuat dari kontainer. Kelak, klinik ini akan menyediakan 40 tempat tidur pasien, ruang dokter, dan ruang operasi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFF. Sudarlun, salah seorang korban penembakan dari Aje Timur, tiba di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh kemarin sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Juman dirujuk dari Rumah Sakit Dr. Zubir Mahmud Aceh Timur karena ditembak oleh orang yang belum dikenal pada pukul 02.30 dini hari. Amatan serambi saat ini korban telah ditangani intensif oleh tim Dr. RSUZA. Korban juga telah dibawa ke ruang operasi. Informasi yang dihimpun Serambi, Juman mengalami luka tembak di bagian leher sedangkan Misno di bagian perut. Dalun warga Kecamatan Tanah Aye, Baktia dan Langkahan Kabupaten Aceh Utara mengeluh terkait seringnya kelangkaan LPG 3 kg terjadi dalam kecamatan itu. Kondisi tersebut kembali terjadi sepekan terakhir sehingga warga harus membeli gas hingga ke Kecamatan Aceh Timur. Muhammad Tayyip mengaku sempat melihat pihak distributor sering memasuk gas ke pangkalan pada malam hari ke kawasan Tanah Jambu Aye. Abdul Salam warga Baktia juga menyebutkan hal yang serupa. Ia telah mencari gas ke sejumlah pedagang eceran dan pangkalan di Bakhtia namun tidak mendapatkannya. Akhirnya ia mendapatkan gas tersebut sampai ke kawasan Madad Aceh Timur. Sementara itu Akmal warga Biara Timur juga mengatakan dirinya pernah melihat gas dibongkar pada malam hari di pangkalan yang ada di tanah Jambuayi namun warga tetap kesulitan untuk mendapatkan gas padahal pada tabung gas tersebut tertulis jelas gas untuk masyarakat miskin Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais sekian berita pagi di Senin 6 Maret 2017 berita siang Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat